yang boleh datang ke Bismillahirrahmanirrahim lakum wa iyakum wa lakum wa iyakum wa ma'ayna tawassuluna bi pabbi al-faris wa al-hawaizah al-karimah. Allahumma salli wa sallim 'ala di sayyidana hasana taqbuluha. Allahumma inna ashhadu anna Muhammadan sayyiduna wa rasuluna Assalamualaikum wassalam wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wasohbihi ajma'in asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluhu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu yang berbahagia yang saya Bismillahirrahmanirrahim. Subhanahu wa ta'ala. Kepada para alim ulama, kyai dan tauhid ya. Kita bisa bertemu lagi di malam hari ini dalam kondisi sehat. Assalamualaikum sumpah terima kasih kepada Rasul kita, Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Saya kemari menyampaikan salam baik peran menjadi orang baik atau peran menjadi orang jelek setiap perbuatan pasti mengandung konsekuensi kalau tidak dipuji dia ya dicelat tidak ada satupun manusia yang dipuji dan dipuja oleh seluruh manusia di muka bumi jangankan seluruh manusia tidak ada yang dibuja oleh satu penduduk sebuah negeri Hatta sekalipun Nabi dan Rasul Nabi Muhammad bagi kaum sedikit luar biasa Manusia yang paling dicintai oleh Allah Paling baik di pekerjaan Paling ramah cara bergaulnya Paling murah senyum, paling bermawan Paling jujur Paling menjaga komitmen Dan seluruh sifat kebaikan Yang semuanya serba yang terbaik Tapi apakah Seluruh manusia mengungsi beliau Tidak Bahkan hari ini Beliau lebih banyak dicelah daripada kita Kalau kita paling yang mencelah Sekitar Istri, anak Kok istri lalu, ya? Bapak Bapaknya oh, Kesiangan, nah, dicelah Anak nanti kelapa, sering bohong Bohong gimana, katanya kalau pengajian pulangnya jam 9 ya Ini sudah setengah, setengah 10, kok baru pulang So, lagi kita mau, iya jauh setengah 10 Ternyata mulai setiap lagi jam 10 Anak kita yang perlu belajar, ngerti putaran jam Itu senang sekali namanya jam di jalan di diproges Manum orang-orang di sekitar kita Keluarga di atas dalam ikut bersyaptati itu semua baru masjid itu rata-rata syaptati kalau ada maci toh, mau tanya jumlah yang buat berapa nanti, ada luaran nanti nanti mati jadi kita tak maci, macinya butuh orang, macet kan sampangan dalam rumahnya si. Paling hanya beberapa orang cerita Karena umat kita dikenalnya hanya di situ Tapi Rasulullah itu diselakangan Di Paris, di Inggris, di Amerika tempat-tempat yang lain di Muka Buni Ya sesuai kelasnya Karena yang menguji beliau juga Seluruh manusia yang ada di Muka bumi. Maka yang mencualah beliau juga Sebagian manusia yang ada di hampir semua tempat di umpah bukti. Oleh karena itu, mengharapkan simpati dari semua orang adalah sebuah khayaran. Kalau kita melakukan sesuatu karena mengharapkan pujian atau komentar positif, komentar baik dari manusia, ini sebuah khayaran. Orang yang beramal karena mengharapkan pujian atau atau takut celangan manusia Dia akan menjadi orang yang paling tinggi Mau berbuat yang ini Khawatir menyakiti kelompok yang itu Mau berbuat yang itu Khawatir menyakiti kelompok yang sana Mau berdaya nasionalis Khawatir nanti tidak dianggap islami Oleh kelompok islam Mau berdaya islami Khawatir tidak dianggap nasionalis Mau dua-duanya Khawatir tidak dianggap liberalis dan terus sama-sama dia menjadi orang yang ilmu ketika ketemu kelompok orang menafik ketemu, ketemu kelompok orang yang kafir ya, dia dia ber berbeda seperti orang kafir ketika ketemu kelompok asli pengasian dia pakai pesi, pakai sorban salamnya fasil nanti ketemu kelompok orang liberal ketemu salat ya, dia lewat dia akan menjadi orang-orang menafik kalau kita beramal karena mengharapkan kursias, manusia, atau kita menghentikan amal karena takut diselah oleh manusia, kita akan menjadi orang bingung. Masih ingat kan bisa seorang ahli hikmah yang ansiari anaknya bagaimana menyikapi komentar manusia. Biasalah si anak untuk menembus sebuah perjalanan dengan mengendarai seekor lele. di awal bapaknya yang naik, anaknya dituntut. saya yang tuntun aja, dia, saya yang naik nanti hari dia. dituntutlah lele, bapaknya ada di punggung lele, melewati sekelompok anak muda. Iaitu lewat komentar pada anak-anak muda itu atau orang tua yang tidak tahu diri Anak kecil disuruh mumpun, bapaknya telah naik dengan anak-anak di kumpul belasai Namun dengar apa komentar mereka Saya takri Bapak-bapak di pinggir jalan Ini bapaknya Pertisi Menurut saya Apa komentar Mereka Ini anak muda Tidak tahu diri Tidak tahu Hormat Dan takti Kepada orang tua Tidak sopan Bapaknya yang suruh Muntun Anaknya Apalah Mengerah Kamu dengar Apa komentar Mereka Saya dengar Kalau begitu Kamu turun Dapat gunanya kalau perlu jaga diraih. Kemarap komentar mereka. Dengan, kalau begitu sekarang kita perlu naik. Jadi tapanya naik salah, anaknya naik salah, diuntun berdua dia salah, dua-duanya naik sekarang. Dua-duanya naik melewati sebuah pok penyayang binatang. Ini bapak sama anak tidak punya pringgap dikatakan. Kalau ada yang muda seperti itu, kalau ada kecil seperti itu di naiki dua orang. Enggak kasihan. Nah, kemudian mereka, sekarang kita turun. Turun semua? Iya. Sekarang gantian, kalau dia yang kita panggul. <laughs> Maka nyari bambu, nyari kari Di ikat keledenya Buku angkul gue ini Bapak sama anaknya Melewati iku yang sedang uci Di kari Loh Kedenya kenapa apa? -apa? Gak apa-apa Gak apa dipikul Dan tadi salah semua Oh, hatilah Oh, hatilah Kedenya gak apa-apa Mau dipikul bingung belakang komentar orang maka yang akan kita alami ya seperti ini, kita akan menjadi orang bingung kalau kamu melakukan sesuatu mengharapkan pujian orang dan khawatir salahkan orang kita akan menjadi orang bingung seperti ini semuanya salah karena mereka berkomentar berdasarkan mata belakang yang mereka miliki berdasarkan situasi dan kondisi yang sedang mereka alami kalau kita sedang naik motor Maka selain yang naik motor itu salah Kalau kita sedang berada di bis malam Selain yang di luar, selain yang di dalam bis itu salah Ketika kita naik motor, ada bis malam yang ugar-ugaran bus-bus, wanaan -bus, dari jalur kita diambil gitu? Kita harus keluar dari jalan itu Kita marah-marah sama bis itu dan seluruh peluangnya dari dalamnya. Tapi ketika kita berada di dalam bis itu, kita ambil jalan orang karena sopernya luka-lukaan, dan kita tidak bisa usul. Karena kalau mengusul harus mengeluarkan sopernya tak hati. Ada orang sampai keblusuk, kita tidak merasa sama Oh iya, bagus pak, siapa yang kan? jawab? Kita berkomentar, kita menilai apa yang kita lihat sesuai dengan situasi dan kondisi yang paling menguntungkan kita. Maka siapapun yang jadi presiden pasti ada yang pro dan ada yang kontra. Yang sekarang banyak komentar komentar di presiden. Nanti kalau dia jadi presiden, jadi yang kontra akan lebih banyak lagi. Ini tidak ada hubungannya dengan dukung atau tidak mendukung presiden. Masa sudah kalau benar menjadi cawan. Orang yang berakal akan menjadikan kebenaran sebagai acuan setiap tindakan bukan karena ujian atau celahan. Pada kebenaran ada potensi celahan, pada keburukan ada peluang celahan. Menjadi Apapun yang kita pilih selalu ada dua komentar ini. Kita tidak pernah ngasih hidup hanya mencari uang dari bangal dudur sampai mau dudur. Jadi nanti yang yang komentar dari mana komentarnya? Nanti yang nasi, ngasih ngasih. Ubi jamu di dat ke bulat di dua orang ini si kreatif. Komentarnya nanti kita ngasih ngasih jadi komentar luar. Hidup itu yang seimbang Islam dari Islam Itu rasa ngaji terus Oh bukti Banyak ngaji itu Hidupnya sudah kesulitan Pas-pasan Rumah kredit 12 tahun yang tak rumas-rumas Ketika kita sabar Di celah orang Karena kita memegang Kebenaran Maka pahala dari allah dilimpahkan, dilubrdahkan kepada kita. Dan sebaliknya, ketika kita dicela oleh orang, karena kita melakukan kemaksiatan, pada saat itu kita sedang diringankan oleh allah di dunia, dan nanti akan terimbas dengan ringan di akhirat. Kembali nya kepada kita mau milik jalan yang mana. Kalau ada seratus orang kita melakukan sesuatu. Ada lima orang yang komentar miring terhadap yang kita bersihkan, yang dirikirkan, jangan yang lima, tapi dirikirkanlah yang 95. Sebagai kepala Daerah Tingkat 6, Wono Rokok, RT, saya sudah mulai merasakannya. Di RT-RT kan ada beras miskin, Artinya di RT saya dapat 20 sat, kemudian Ketua RT-Kota RT dipanggil oleh pelurahan, di pasukan dikasih tau, jatah beras dikurangi, satu pelurahan 80 sat, nah di RT yang jeneran dikurangi 8 sat, sekarang tinggal 12 sat. 20 sak itu menurut aturan sebenarnya hanya untuk 20 orang. Tapi karena warga sekitar saya itu banyak yang miskin atau yang ngaku miskin, kalau pasar terjadi satu saknya 2 orang. Ketika beras perbulan 8 sak maka harus ada 16 orang yang saya coret. Kecuali saya bisa mencarikan beras dari sumber yang lain dan itu belum mungkin. Ada enam belas orang yang harus saya jari Maka saya undang mereka Dalam sebuah rapat warga Alhamdulillah Tidak semuanya hadir Dan itu biasa Sejak artinya dulu Lepas saya, bulut saya, dan jari Dan arti-artinya Yang lainnya seperti itu Dan biasanya yang tidak hadir Itu yang komentar Maka kita sudah Ambil kesepakatan yang tidak hadir mengikuti keputusan hasil musawaroh 16 orang saya sore bersama-sama dengan warga yang hadir di acara musawaroh warga kemudian informasi kita sampaikan kepada penerima yang kemudian saya sore umumkannya di mana yang biasa informasi terus bisa sampaikan mas mohon maaf ini karena Situasinya begini, nama dengan terpaksa tidak masuk daftar yang mendapatkan beras. Terima kasih, betaubahkan saya bisa dapat beras dari tempat yang lain. Karena, karena dia sudah kenal dekat dengan saya, luar biasa nasi juga. Yang nggak biasa nasi juga ada yang mengantarnya, oh iya Pak, Pak terpun. Ini dia yang selalu berdasarkan saya si Lagipun aku kan selalu berdasarkan Aku 3 tahun Tapi ada komentar yang sampai ke saya Saya di menirik, pilih, kasih Masuk aku dicorek Bagaimana Masuk supi-supi Kenapa dicorek? Padahal yang supi-supi saya sudah sore dulu kan? menentang Masa senang bawa aku, terus sore. disuai Padahal senang pun Tidak saya kasih <tuh> beras Beras kan dia ada, Terpaksa saya Kita koreksi bareng-bareng Kita lihat lagi siapa yang paling miskin Diantara yang miskin itu Itu yang kita kasih beras Miskin Kemudian ada lagi komentar yang paling Menjadikan saya Harus berlatih Untuk mengendakkan Terima kasih <laughs> Jawa, ya, ya ada yang memetar. Apalagi kalau sempat ke Arab Saudi halus, gitu ya, kayak kemarin di depan kami. Itu kalau di Arab Saudi dipetarin orang, bahkan dibedakan Karena maafnya, orang Arab itu sulit pembedaan. Kalau tidak ada jembatannya, itu sulit dibedakan ini lah, ini Bukan kalau di sini tidak ada masalah. Kalau di sana orang-orang itu melihat laki-laki kok bersih, putih, mulus, itu dia terkarat. <SILENCIO> Maka kalau yang mau naik hasi atau komporannya, sebaiknya biarlah Singo dulu. Ini benar. Maka ada yang sobat, ada yang main kaksin itu kelihatan oh, putih, mulus, buat Singo itu sama sobat kaksin, dipindah-pindah. Nah kalau cingkuran dibedah juga dan dibedah cingkurnya. Nah dan itu ada di sana, kebiasaan di sana wujud sebagai penghormatan dan kasih sayang. Kasih sayang yang yang yang normas bukan kasih sayang yang maksudan. Sekarang kita di sini berpenampilan di atas mata kaki, bukanya ke bawah. Cingkuran mana mana pakainya sandal, tidak mau pakai sepatu, apalagi pakai kaos kaki itu ditunggu nantai orang jamaah anti banjir <guluh> ada lagi kita sholatnya yang sungguh rapat itu ada yang berarti jamaah jinjak kaki <guluh> atau kelompok orang berjigot macam-macam bahkan ada yang mengambil perlindungan yang besar Karena saling mudah-mudahan, karena saling curut. Itu ada yang belari. Maklum ini sulit sekali, yang penting jauh sahaja saya ucapkan. Dari kiai Jawa Timur, kiai Anwar Sajid, punya kebudakannya, peningnya di itu jelek sekali. Ayat patatnya pernah, bukannya. Padahal Insya Allah orang yang peningnya di tangan semacam itu. Yang niatnya bukan karena ingin dilihat orang supaya kelihatan sholai Tapi sebagai mimang, mimang, adai sujud Tidak dilihatkan supaya kelihatan hitam Yang sahabat oh di akhirat nanti akan menjadi bukti di hadapan Allah. Tapi niatnya bukan karena orangnya yang betul kalau ke sholai kemudian sujud dia sebuah bu panjang sampai kalau diurus lebih cenderung senang dengan kesesatan. Allah Subhanahu wa Taala berfirman, "Wahyu itu diakal oleh manusia, lalu dilukakan sabirilah. Jika kamu mengikuti kebanyakan manusia, mereka akan menyesatkan kamu dari jalan Allah." Surat Al-An'am ayat 116. Sehingga ukuran kebenaran bukan banyaknya orang. Bukan banyaknya pengikut Bukan banyaknya orang yang mendengar Ukuran kebenaran Adalah apa yang dikatakan Benar oleh Penguat suhanahu wa ta'ala Dan Rasulullah s.a.w Kalau kita sudah Mempelasari, kita sudah mendengar Informasi lewat buku, lewat Perkataan para ulama, Lewat penjelasan para ustadz dan diai Bahwa yang kita kerjakan ini benar menurut Allah dan Rasulnya Bismillah kerjakan dengan santun tanpa ada kesombongan Tanpa bermaksud menyesatkan orang Apakah nanti ada omotan? Pasti Kita bukan nanti berjanjian Maulah kemarin dari tanggal 1 sampai tanggal 12 Itu di kampung saya full Muzik dari maghrib sampai isak, bahkan ada yang sudah lewat sampai setengah 8 menjelang jam delapan itu belum selesai. Apa mereka dikomentari? Dia dikomentari. Siapa yang komentari? Kita. Kita yang komentari. Moga boleh allah menghendaki makassalat. Tidak disunahkan, tidak diwajibkan. Kalau baca saja dengan masalah tapi kalau harus dari tanggal 1 sampai tanggal 15 diyakini bahwa ini sebuah amal, sebuah keutamaan empat tanggal yang besar bahkan ada kondisi tertentu di mana mereka harus berdiri kerana ada rohnya Rasulullah hadir ke situ betulnya masjidnya si sedang lah tahu yang memersahkan banyak apa rohnya ke sana Siapa yang komentar untuk kita? Nah kita yang tidak kasihan, kenapa dikomentari? Dikomentari! Siapa yang komentar? Malaika! <laughs> Walaupun kita tidak dengar orang-orang hormati kalau Nabi Mereka sudah punya hati Berdasarkan informasi, pengetahuan yang kita dapatkan Bukan berdasarkan adekan cani Bukan berdasarkan umumnya orang melakukan begini Ya sudah, Bismillah, kita persiapkan Karena kebenaran tidak selalu berada di pihak mayoritas Al-Quran menyebut orang yang cinta kepada Allah Dan dicintai oleh Allah Salah satu cirinya adalah Allah yang kosong dan mata kita. Mereka itu tidak takut, tidak awas, tidak minder, tidak gemetar terhadap celaan orang-orang yang suka mencela. Jadi komentar sendiri seperti Jangan mau web yang keren, orang belum lawan saya ini, Mas. Mohon perhatiannya. Aku oh, pedih, benar-benar, Di sini itu hukumnya, kalau mau Jumat lewat, Aku akan play <gay> Main, rengi, judi Aku mau di sini, mas Dengan rasa macam-macam Yang orang tinggal, aku rasa macam-macam Takut Padahal seharian yang berani, berani memenangkan suhu itu Paling padahal seharian jauh tidak ada jawab, kemudian kita dengar Dari yang disampaikan oleh orang-orang Kita bergabung di jalan kebenaran Berarti harus siap untuk bersabar menghadapi celangan, para penentak Karena celangan tidak akan memandulatkan kita Tidak pengaruh Tercuali Kalau celangan itu Kita anggap besar Dipikirkan Diri mati-mat Sedih kolam oh, nangis Kampungnya itu Setiap malam satu suruh Mengadakan acara selamatan di perempatan Semuanya ditarih di hiburan Pada acaranya Acaranya apa? Dan kita semalam suhu Juga tidak mau iuran tidak salah itu, tapi ngomong dengan cara yang baik, kalau perlu ditambahkan Namun saya kalau untuk iuran kejabat, iuran kejabat, iuran kejabat, iuran kejabat, iuran kejabat, iuran kejabat, insya Allah, saya setuju Tapi untuk iuran ini, mohon maaf, ini kaitannya dengan keyakinan yang dijamin bebas di negeri kita Bukan bebas, orang mau jadi cover saja boleh di negeri ini Masa kamu memilih tidak ikut asana di situ, kemudian melanggar hal tidak? Maka harus pilih, buat dia orang-orang, yang memang mereka punya muruk, ya biarin itu no. Di komentari orang biasa, kita juga komentar mereka. Acara Raukoh yang memang satu surunan, orang-orang yang memilih, bintang, ketakir beli, ngantong. apa yang kita percayakan berkaitan dengan peribadatan kita, memekarkan keyakinan kita kepada salat atau apa. Kalau mereka percayakan kalimat yang baik, selamat. Jadi ada udin oh, masih robot. Allah jadi si. masih. Udah marah, sudah kenapa marah? Mau kita memaksimalkan Atau belum meredahkan martabatnya, dia datang langsung menurunkan wajah kita baru ambil rendahkan Kalau baru pementar Selama itu Selama itu menurut kesan yang kita rasakan Ngejek Atau yang mahuat lewat Assalamualaikum Bagus wakil Kan bagus ya Walaupun mingat mereka misalnya Kita tahu hatinya itu ngejek kita Tidak berpengaruh Tidak berpengaruh Mampu suara alhamdulillah Kan tiga letak balik Itu apa, mampu teropor Itu sudah balis ya Kalau mau yang lebih baik, gak usah jika Terima kasih Selamatnya itu berat, balik Jangan saja Gak usah semerut, tidak usah sembelut. senyum Senyum di kerota tanah ya kan Semerut di kerota gece Biasa saja Kelas dengan pengasihan begini, kebetulan dipikir saya ada orang lewat belajar motong. <tongan> oh, hasilnya pergi <berkiror. tongan> <tongan> Saya pernah turun di Silaun. Ada orang lewat di sebelah belajar Dua orang pelajar, saya juga dua orang pelajar tak asyik. Perlu mas Anu oh ini Mas, gas itu anggap berkaitan. Hari dia tidak cari masalah aja. Pada salam sama teman, masalah itu udah yang Kalau ada penting. Hendak menjadi anak filsafat yang tidak oleh ampun. Jangan kita seperti orang munafik di zaman Rasulullah dulu. Dulu ketika hanya berdakwa nabi manusia terbagi menjadi dua kelompok besar satu kelompok orang-orang yang beriman satu lagi kelompok orang-orang kabir nah ada kelompok kecil di antara berdua itu kelompok orang-orang munafik -orang tapi keberadaannya itu juga mempengaruhi yang lain karena orang munafik ini menyatakan keimanan di hadapan nabi tapi dia tidak berani menghadapi orang-orang kabir maka dia datang kepada orang-orang kafir dengan berdira kekabilan nanti ketika ketemu dengan orang-orang kelima membawa berdira keimanan jadilah yang munafik sesuatu ketika sorak bahkan sebagiannya ada yang berdiri di belakang nabi persis di sob tapi nanti ketika ketemu dengan orang-orang kafir mereka mengatakan tidaklah hal itu Allah adalah tujuan kita dalam beramal. Dipuji atau disajih, mestinya tidak boleh berpengaruh pada kita. Atau tidak boleh berpengaruh terlalu besar. Kalau bisa, tidak-tidak ya, boleh ada pengaruh. Maka Imam Al-Mawadhi dalam kitab, ada berpengaruhnya ketika boleh menaksikan Al-Quran Surah An-Nahl Ayat 90 innallaha yaquru bil-'adli wal ihsan wa in kana bi-ghurba wa untuk kalian berlaku adil. Beliau menjelaskan makna berbuat adil adalah ketika amal seseorang untuk Allah sama bagusnya baik ketika sendiri atau ketika berada di orang banyak. Ini orang yang adil. Kemudian yang ihsan yang berbuat baik atau yang berbuat lebih baik adalah orang yang amalnya ketika sendiri Lebih baik daripada ketika berada di tengah banyak orang Dan orang-orang yang meninggalkan perbuatan Kedzi dan Mumpah Kedzi dan Mumpah menurut penjelasan Imam Al-Mawati Walaupun makna ayat ini tidak hanya sampai batas ini Kedzi dan Mumpah itu orang yang amalnya ketika di tengah banyak orang lebih baik daripada ketika sendirian Mari kita lihat diri kita masing-masing Kita kan biasa sholat kogliya dan badia Sholat sunnah Lebih baik dikerjakan di rumah Lebih utama dikerjakan di rumah Di antara nikmahnya Karena di rumah itu lebih milim Dan lebih sedikit dilihat orang Tapi dikerjakan di masjid Dipersilahkan Kalau ditanya mana yang terbaik Yang di rumah Karena lebih baik di rumah Maka mengerjakan di rumah itu lebih berat Sholat sunnah di rumah Lebih berat daripada di masjid Ya saya coba saja Kalau sholat baji yang di masjid Itu insya Allah gampang Lebih banyak yang melakukan Kalau sholat sunnah tanda Aku kok raja nih Tandai luar Termotivasi di ya, awal boleh lah Tapi jangan lama-lama Orang mau sholat sunnah atau tidak, saya sholatkan karena Allah Mau coba di rumah, silahkan dicoba Nanti banyak tantangan Kita pulang, jalan, dan ketemu sama temen Ngobrol di jalan, hilang Temen tidak ada di jalan, sampai rumah Sampai istri Ngobrol Kalau di misi di istri, hilang Istri tidak ada, makanan sudah terhidang di meja Begitu masuk Maka malam belum siap, anak-anak nyambut, Ayah, gambarkan ini, gambar, hilang sunahnya. Anak-anak berada, istrinya juga ada, TV-nya mau re, lonton TV. Salat sunahnya, lalu, sudah 10 menit, baru ingat, aku ada sholat sunah, aku kan ada 10 menit. Oh, anak sebuah itu rapatnya pantas gitu. Gajah, Maka lebih pernah Nah, orang-orang yang adil Itu yang amalnya ketika sendiri Sendiri 2 rakaat 4 menit selesai Di tengah orang-orang saja -orang 2 lorah 4 menit selesai Itu orang yang adil Sehingga sholat sunnah di rumah Dan sholat sunnah di masjid Durasi waktu pelaksananya sama Ini orang adil Dan itu masih Islam. Lalu, kalau mau lebih baik, ketika suasana di rumah dua dokaan selesai dalam waktu 8 menit yang dibaca panjang, orang-orang sempurna doa, orang-orang dibuka lebih <tuh> lambai Tapi ketika di masjid, biasa, normal Yang parah, yang jelek, yang celaka itu, yang sholatnya di depan orang banyak, amalnya di depan orang banyak Lebih banyak, lebih lama, lebih bagus dibandingkan ketika sholat sendiri sholat sendiri di rumah dua ratus dua puluh menit selesai, pilar khusus satu setengah menit selesai, kayak sholatnya anak-anak SD, kelas satu atau TK, empat rukun, satu menit selesai khusus, sudah selesai nah? sudah, Dan yang dibaca apa tafir, tafir kalau coba-coba Nah kalau kita kelasnya orang diwasa masih seperti itu walaupun tidak separah itu. Ketika sholat di rumah cepat. Sholat, jen, uh, sholat fardu karena sholat sudah selesai semua. Terpaksa sholat di rumah. Empat rohnya tiga mati selesai. Tapi ketika jadi rumah, orang-orang jadi fasil sekali. Rama, rupanya sudah lama. Subhan, narok biar nanti. Subhan, narok biar Sudah selesai, selesai. Tapi ketika sholat sendiri, sub sangat <SANOR> kondisi. <SANOR> <SANOR> Coba-coba. Amal-amal yang lain sudah begitu. Sodakonnya yang begitu, hajinya yang begitu. Mau dipanggil Pak Haji atau tidak, tidak peduli. Mau dipanggil Bu Haji atau tidak, tidak peduli. Sodakon kita mau dicatat atau tidak, tidak masalah. Tapi kalau untuk kasih aminat, ya kasih ajar ya. Pak konsen, Pak, untuk datang, kasih kasih. Keinginan yang bisa disampaikan, mudah-mudahan kita menjadi semakin yakin dengan apa yang kita pegang. Bahwa selama tak benar-benar Al-Faktur di Arab kita, walau takut yang benar-benar menarik. benar itu datangnya dari Arabmu, dari Arab kalian, dari Tuhan kalian, maka janganlah beran menjadi orang yang ragu. Yakin Islam yang kita pegang, pasti benar. Kemudian jalan memahami Islam yang kita lalui saat ini, ini adalah jalannya. Dengan tetap memformati dan mengandai kaum muslimin yang lain. Ini yang bisa saya sampaikan di benak kepada teman-teman semua dari saya. Dengan kasih atas perhatian dan mohon harap Subhanahu wa taala membawakan kita semua di kelas kita ini atas nilai. Asalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.